Bismillahirrahmanirrahim Ramadhan, eh, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan akomodasi. Ya. Yang pertama, persiapan sebelum berangkat. Jadi ini eh, mengingatkan tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz Abdul Mukti tentang persiapan-persiapan. Dia -persiapan, ya. kita harus punya niat yang lurus. Ya. Kita juga harus eh, bekalnya juga halal kita juga e, memahami ilmunya dan sesuai dengan tuntunan sunnah dan di situ nanti juga perlu sekali kita kesabaran kesabaran kita akan diuji ya. baik kesabaran dalam menunaikan ibadah maupun kesabaran kok tidak sesuai dengan keinginan kita itu ujiannya sangat besar sekali nah untuk itu kita perlu persiapan ya persiapan ini e, hanya sekedar rencana ya kita berikhtiar gitu ya nah Salah satunya adalah yang pertama memahami manajah umroh yang kita sudah eh, disampaikan oleh Ustaz Abdul Mukti sekarang ini tadi ya, Alhamdulillah. Terus yang kedua adalah kondisi kesehatan. Ya, Ini sepele tetapi ini juga sangat penting ya. ya. Untuk itu sebulan lagi kita akan berangkat dari sekarang, dari besok, walaupun musim hujan, kita manfaatkan sambil hujan-hujanan juga gak apa-apa. Kita perbanyak jalan kaki kita perbanyak jalan kaki minimal satu hari itu setengah jam jalan kaki dari sekarang ya. karena di sana nanti kita transportasinya adalah dengan kaki ya. dari masjid eh, dari hotel menuju ke masjid mau kemana-mana itu jalan kaki hotelnya dekat dengan masjid ya tetapi halaman masjid itu luasnya sangat luas sekali ya. Jadi tolong dari sekarang mulai kita olahraga secara teratur dan terukur Yaitu minimal kita jalan kaki Terus juga yang kedua adalah konsumsi makanan yang sehat Jadi mohon maaf mungkin yang punya riwayat tensi Punya riwayat gula Pantangan makanan harus dihindari dari sekarang Jadi jangan sampai diabaikan. Jika kita mau berangkat tensi kita naik Gara-gara nangka atau durian gitu okay? Eman -eman. Jadi dari sekarang antisipasi kita harus konsumsi makanan yang sehat ya. kalau banyak undangan ya kita harus pilih-pilih ya kita yang banyak sayur mawon gitu karena demi keamanan nanti di ide ya mendekati hari pemberangkatan nah ini lakukan pemeriksaan kesehatan berkala jadi mohon e, jamaah semua untuk bisa meng, mendatangi klinik atau dokter keluarga atau puskesmas sampaikan bahwa pengen perjalanan jauh jadi pengen sekali kondisi kesehatan nanti di sana terpantau seandainya ada riwayat gula atau diabetes melitus itu berarti juga sudah ada persiapan dari sekarang sudah konsumsi obat diabetes hingga nanti di sana selama 12 hari itu sudah ada persiapan obatnya tensi pun sama dari sekarang kita harus konsumsi obat tensi karena tensi harus setiap hari diminum sampai nanti di sana kita juga bawa bekal obat tensi itu walaupun nanti dari biro kami menyediakan obat-obat yang dijual bebas itu kami sediakan ya Cuman untuk obat ubat tertentu yang memang dialami, diderita e, jamaat sekalian, tolong konsultasi ke dokter. Ya. Jadi mulai dari sekarang, mulai konsultasi untuk mengantisipasi. Ya. Seperti yang paling sering di sana itu nanti adalah obat pegel, boyok, kesel gitu ya. Itu kami siap dari remason sampai dengan yang lain, ya. kami siapkan nantinya. Terus persiapan bekal safar ya, ada keperluan ibadah, sudah kami siapkan di dalam koper Bapak e, Jamaat sekalian, juga penuh ibu juga ya, jadi itu sudah komplit, tidak perlu beli-beli lagi perlengkapan ibadah ya, kecuali untuk e, pakaian ini ya, harian ya, keperluan pribadi. Nah ini sudah kami sampaikan tadi ya, obat-obatan ya, suplemen juga silahkan membawa ya. Uh, untuk madu biasanya ada yang membawa madu sebaiknya tidak usah membawa madu. Di sana madu yang kualitasnya unggul juga banyak. Jadi nanti kalau madu akan bermasalah di bandara karena di bandara tidak boleh membawa cairan, ya nanti akan bermasalah nanti. Ya, jadi lebih baik tidak perlu bawa madu. Suplemen yang berupa tablet atau kapsul nanti mungkin. Ya. Juga uh, untuk keperluan pribadi adalah ke, uh, keperluan berias ya mungkin nanti yang tadi saya sampaikan gunting itu nanti kami sediakan ya yang sediakan. ini ini keperluan-keperluan bukan safar ya untuk pria sudah kami sediakan wanita cukup demikian buting nanti biar kami ini uh, sediakan juga ya keperluan pribadi baju maksimal 6 style ya jadi jangan banyak-banyak cukup 6 style itu pun terlalu banyak jadi saya pernah kesana membawa 6 style yang dipakai cuma 3 style karena dipakai, terus dicuci, terus bisa dipakai lagi, gitu. Jadi, itu pun gak apa-apa. Ya. Di sana sangat gampang sekali kering. Pakaiannya sangat gampang sekali kering. Jadi, maksimal 6 style. Karena di sana pun nanti, pasti juga kepengen, ah, beli jubah di sini, ah. Ya. Nah, itu. Jadi, -tidak, terlu, ah, tidak perlu membawa banyak-banyak pakaian, ya. Pakaian dalam mungkin silahkan, ini diperbanyak atau mengikuti kebutuhan, ya. Sandal, sebaiknya membawa 2 sandal. Ya. Sandal dalam perjalanan, dan sandal nanti dib dibawa ke masjid, boleh balik ke masjid gitu. tapi kalau membawa satu pun juga tidak apa-apa, ya. kalau terbiasa dengan katakanlah, paling nikmat itu sandal karet atau sandal jepit, ya tidak apa-apa di perjalanan, waktu berangkat, naik pesawat sandal jepit pun tidak apa-apa ya. jadi cuma nanti kalau pas di pesawat agak dingin, tapi nanti pesawat kita bagus sekali ya, dibagi kaos kaki nanti, ya. insya Allah nanti dibagi kaos kaki di sana ya. terus, obat-obatan dan uang uang secukupnya Cukupnya itu ya cukup untuk beli oleh-oleh cukup beli yang lain juga ya. Jadi di sana nanti itu ada fasilitas ATM, tetapi harus ada yang logo yang internasional itu. Jadi ada Cirrus, Mastercard atau Alto gitu ya. Jadi dilihat ATM-nya kalau ada logo itu berarti nanti di sana bisa diambil keluar langsung real. Dan dengan sekitar satu realnya itu sekitar 3.700 an sampai 3.800. Kalau membawa uang tunai rupiah pun juga tidak apa-apa, cuman tolong dibagi jadi mungkin ada yang sebagian disimpan di celana atau sebagian dibawa di tas, jadi jangan disatukan takutnya menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi dipisahkan. Rupiah boleh? Iya nanti salah satu kesabaran, jadi ya uji kesabarannya tentang belanja nanti juga di situ. Ya, silakan membawa uang secukupnya, boleh bawa ATM, boleh bawa rupiah tidak perlu e, real dari sini karena nanti di sana juga ada penukaran uang sangat banyak sekali di sana nggih. Ya. Nah, ini kita sudah bagi tas koper, tas paspor, ini tas kabin. Ya, tas koper ini isinya nanti dimasukkan dalam bagasi, tas paspor sama tas kabin yang kita bawa selama dalam perjalanan. Masuk ke pesawat nggih, ya, ke dalam nggih. Ya. Nah, apa isinya tas kabin? Pakaian satu stel karena kita nanti akan perjalanan safari itu akan ke Transit di Kuala Lumpur waktu berangkat ya, terus pulangnya juga akan transit di Kuala Lumpur bahkan bermalam di sana. Ya. Jadi harus pakai ada pakaian satu setel untuk perlengkapan sholat juga, keperluan mandi juga, keperluan mandi usahakan yang uh, tidak berupa cairan. Jadi kalau sabun mungkin sabun padat gitu ya. Setiap hotel nanti akan dikasih sabun sebenarnya. Cuman kalau penginnya merek tertentu dari Indonesia ya silakan bawa tapi dicuil gitu kalau ketiga. Ya. Jadi sedikit aja kecil mohon. Ampun banyak banyak. Terus yang berupa cairan usahakan dalam bentuk saset, jadi jangan berupa botol. Tapi saset mungkin bawa sampo, sampo saset mawon. Jadi jangan berupa botol, oke? Ya. Karena dibatasi maksimal 100 mili, gitu. Jadi ini dibatasi. Makanan minuman ringan ya ini dimasukkan dalam sini juga dan obat-obatan dalam perjalanan itu dimasukkan dalam tas kabin. Ya. Tas paspor itu dimasukkan di dalamnya adalah dompet, paspor handphone, kacamata, nanti saat, eh, ada buku-buku ini ya, buku eh, manasik dan buku doa ya, itu dimasukkan dalam sini. Jadi nanti dalam perjalanan perjalanan di pesawat bisa dibaca-baca lagi itu di, mudah diambil. Nah, ini tujuannya apa kok sampai dimasukkan-masukkan seperti ini? Biar kita enggak lupa. Kadang Bapak Ibu tolong paspornya dikeluarkan, kebingungan pasporku tadi tak taruh mana semua tasku di masuk-masukin, tas semua dibuka. Ya itu karena sering pindah-pindah tempat paspor, jadi kita sepakati paspor di sini. Jadi kalau kelupaan taruh paspor ya, ya cuman di tas ini aja yang kita cari. Nanti ya. Nah ini apa namanya batik. Jadi ini ada seragam batik ya. Ini mohon minta tolong untuk dijahit. E, tadi arahan dari Kepala Biro Muka untuk dijahitkan e, apa kayak Pakistan gitu ya, kayak Kamis nanti ya. Nah seperti beliau, ya, gitu. Jadi monggo bebas. Ini tujuannya adalah di kala perjalanan nanti kita dari bandara ke bandara itu kan banyak sekali orang di sana ya. Jadi kita biar ngumpul satu, ya ngumpul biar nanti seandainya ada yang ke toilet, ada yang kemana gitu ketahuan. Seragamnya ini ketahuan mudah mencari bila terselip gitu, ya. Nah monggo nanti dimodifikasi kalau ada yang cukup, ada yang enggak. Itu 2 meter gitu ya ini kalau mau dibikin apa ya namanya kerudung atau bikin hanya semacam ini aja nggak apa-apa silahkan yang paling penting dalam perjalanan tolong ini iya seandainya tidak jadi ya nanti jangan disalahkan atau jangan uh ya jadi ini tujuannya adalah untuk kita di kala perjalanan kita bisa mudah teridentifikasi bila terpisah dari rombongan nanti ya Sel Ya, umahat moga seandainya mau dibikin kayak selendang Cuma disampirkan ya moga silakan. Jadi untuk umahat Seandainya tidak dijahitkan pun juga tidak apa-apa Tapi aksesoris warna atau ini Tolong tetap dikenakan di kala perjalanan Nah di kala kita masuk bandara Itu beberapa yang harus kita uh, perhatikan adalah Alat-alat seperti ini Jadi jangan sampai kita nanti bermasalah di pintu gerbang karena kita mau masuk bandara akan pemeriksaan nanti imigrasi juga akan pemeriksaan lagi jadi ada dua tahap setiap kita masuk dan keluar bandara itu ada dua kali pemeriksaan nah, yang untuk kabin karena kita eh, ini gak ya, apa di bersama tas ini bersama kita jadi alat-alat ini yang semacam mungkin ada membawa apa ya, semprotan gitu ya obat atau apa yang berupa semprotan itu sebaiknya dihindari terus ini Tongkat jadi logam atau berupa tongkat yang ukurannya e, melebihi 30 cm itu nggak boleh dibawa. Jadi um, mungkin seandainya ada jamaah yang memang bawa tekan tongkat itu ya itu nanti harus dimasukkan dalam bagasi. Dibawa sampai pesawat di dalam sampai kursi, tetapi waktu check-in itu diakukan sebagai barang bagasi. Jadi nanti tidak boleh di kabin, tetapi disimpannya di bagasi. Jadi Uh, mohon nanti uh, ada koordinasi Seandainya pengen membawa tongkat nanti ya. Terus barang-barang yang Bahaya lainnya ya, Yang mengandung gas segala macam itu tidak boleh Kalau yang ini Maksimal 7 kilo Ini sebenarnya hanya uh, uh, anjuran Tetapi se kalau seandainya masih kuat 10 kilo diangkat ya tidak apa-apa Jadi ini anjurannya 7 kilo Maksimal 7 kilo untuk yang tas kabin ini Nah kita akan Mulai dari perjalanan kita itu nanti di hari Selasa tanggal 23 Mei Itu kita berkumpul di bandara Adisipto, ya di terminal B Kita kumpul jam 6 pagi Cuman dari 6 pagi kebetulan dari jamaah yang ada di sini kan jauh-jauh Jadi kami menyediakan hotel penginapan Jadi terpaksa mohon maaf Jadi jamaah semua kami minta untuk datang ke Jogja dulu satu hari sebelumnya yaitu tanggal 22 hari Senin. Tujuannya apa? Agar jam 6 pagi kumpul di bandara itu bisa terlaksana. Jadi nanti dari Senin silahkan berangkat. Nanti mungkin didiskusikan di sini berangkatnya bagaimana. Terus nanti yang penting adalah kami tunggu di sana di Jogja, kami sudah sediakan penginapan di sana. Nanti kami informasikan lebih lanjut penginapan di mana karena kemarin yang kami bagikan di grup WA itu ada berita hari Kamis kemarin itu ada konfirmasi ada di booking untuk semua kamarnya. Jadi rebutan, jadi nanti kemungkinan besar kita yang dikalahkan karena kita hanya pesan berapa kamar. Itu semuanya di ini ya. Tapi masih ada banyak eh, hotel yang biasa kami pakai, ya ada tiga hotel yang dekat bandara. Jadi tidak satunya, ya satunya bisa insya Allah nanti. Ya. Hotel fasilitas dari Biro, ya. Jadi nanti e, kami sediakan hotel dan makan malam di sana, terus nanti e, yang perjalanannya, mohon maaf, itu tanggungan dari jamaah. Jadi semua akomodasi, baik makan, penginapan dari Jogja, menuju umroh dan pulang lagi sampai ke Jogja, itu tanggungan dari biru. Ya. Tapi kalau untuk perjalanan dari rumah menuju ke Jogja, itu tanggungan jamaah sendiri. Itu halnya sama terjadi juga nanti di kebetulan kita nanti akan barang, berangkat bareng dengan satu rombongan jemaah juga dari Klaten dan sekitarnya. Itu sekitar ada 20 jemaah juga nanti dalam pesawat akan bareng. Dari pemberangkatan sampai ke Jeddah kita terpisah, dipisah dua dua apa? dua bis ya. Terus nanti di hutannya sama. Tetapi eh, agenda perjalanan agendanya beda. Akhirnya nanti pulangnya ketemu di Jeddah. Di Jeddah ketemu sampai ke Kuala Lumpur bermalam di sana sampai dengan ke Jogja itu bareng lagi. Jadi perjalanan safarnya bareng, tapi waktu di sana, mungkin di sana kita berpisah. Dua grup. ya. Itu bareng-bareng uh, jadi sabi. Nah, di bandara nanti akan kami bagikan tiket. Tiket perjalanan, setiap mau perjalanan kami pagi hari, kami sudah check-in kan bagasinya. Kami sudah siapkan tiketnya. Dan nanti jam 6 pagi bisa kumpul di bandara. Kita sarapan pagi di bandara sambil kita bagikan e, tiket dan paspor yang sudah ada visanya. Kita masuk ke bandara. Ya. Kita juga bagian ini ya, e, tanda apa namanya ID card ini istilahnya ya. Ini pengganti paspor karena paspor itu nanti di perjalanan di bandara kami berikan, tapi nanti setelah sampai di jeddah saya minta. Jadi yang menyimpan adalah kami. Jadi jamaah tidak boleh menyimpan paspor. Ya. Kami gantikan dengan seperti ini. Jadi ada identitas. Siapanya, nomor paspornya juga. Seandainya ada masalah yang di sana bisa menghubungi ini Jadi hotelnya juga disebutkan nanti di sana. Jadi ada hotel apa, set apa gitu ya. Di bawah. Ya. Kalau kok malu pakai kalung ya dimasukkan saku nggak apa-apa. Yang paling penting jangan sampai lepas. Jadi di bandara, tiket kami berdikar di bandara. ke universitas oh ya wah oh, mungkin nanti reservasinya yang kalau tiketnya kan nggak boleh tiket itu 3 jam sebelum keberangkatan baru boleh dicetak kalau reservasinya mungkin bisa pemesanannya mungkin ya yeah. mungkin reservasinya kami printkan nanti kami kirimkan gitu yeah. nggak ya, apa-apa. Insyaallah nanti tak saya ini kan. Cuman ya itu. Jadi makanya ini satu bulan sebelum keberangkatan kami mohon eh, paspor itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya nama yang tercetak di dalam paspor dan nomor paspor itu harus ter tercantum dalam manifest. Manifest itu surat apa namanya istilahnya untuk perlengkapan administrasi untuk pemesanan tiket. Jadi pesawat yang paling tertib itu adalah Saudi sama Garuda. Garuda sama Saudi itu tidak bisa menerima pemesanan tiket tanpa nama komplit dan nomor paspor. Gitu. Jadi mohon nanti segera dikumpulkan nama komplit dan nomor paspornya. Artinya paspornya setelah nanti paspornya dicetak selesai hari Rabu apa ya ya, insya ya. Nanti kami minta, kami scan, kami kirimkan ke maskapai, dan itu nanti akan ada reservasi atas nama masing-masing jamaah. Gitu ada. Sebenarnya dua huruf enggak apa-apa. Eh dua dua suku kata enggak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa tiga lebih baik. Dua enggak apa-apa. Nah, itu. Nah, ini yang saya maksud pemeriksaan tadi. Pemeriksaan X-ray itu selalu ada baik masuk bandara maupun nanti di imigrasi. Hal-hal sepele kadang kita terpicu dengan ini karena gugup dan segala macamnya karena banyak orang gitu nggih nah akhirnya yang lainnya kan juga bukan hanya kita tapi yang diburu-buru sama waktu kan banyak juga yang pengen naik pesawat ya. nah tolong berupa barang-barang yang dalam kabin tadi ya cairan itu dihindari ya. karena cairan itu nanti akan di sana akan dimarahin sudah dilarang kok tetap dimasukkan ya. minyak wangi jadi boleh ada cairan maksimal 100 ml 100 ml ya. jadi seukuran segini nih monggo dibawa gak apa-apa Ya, itu berapa pilih ya itu pak ya? Insya Allah bisa ini, ya, dua itu kurang lebih, ya. ya. Masukkan di sini, dimasukkan di kabin, ya. Terus ini yang masuk ke sini adalah semua jamaah akan melewati pintu e, X-ray ini. Diusahakan masuk ke sini, lewat ke sini tidak boleh mengandung logam, ya. Jadi mohon ikat pinggang yang biasa pakai ikat pinggang dengan logam besok mungkin, gimana caranya? mungkin tidak usah pakai ikat pinggang. Kleara nggak apa-apa, itu luka kecil nih. Buat napa-napa, freshleting ya pak ya, napa-napa aja. Jadi terus eh, kacamata itu harus dimasukkan dalam tas tadi. Jadi tas tadi yang kecil tadi, tas paspor tadi, itu juga dilewatkan di sini. Yang lewat sini itu hanya beludus orangnya saja. Bila nanti mengandung logam, itu diminta balik lagi. Nah kita sih tenang-tenang aja balik tapi yang di belakang kita itu juga pengen kesusut segala macam tadi tu itu yang kadang memicu eh, apa ya, ya itu disebelah ya. jadi tolong mulai sekarang eh, aksesoris mungkin apa ya yang peniti mungkin tak apa apa Cuman kalau di salah satunya saya pengalaman juga ya eh, apa nama tisu basah ternyata juga ini jadi saya sampai tiga kali diperiksa itu gara-gara saya ternyata masih membawa tisu basah di saku belakang itu di, tiga kali sampai diperiksa nggak apa gitu, ribuan dompet masuk di dalam tas, pas paspor. paspor tadi nggak boleh karena dompet kadang ada logamnya berupa logo dompetnya itu apa gitu ya, Dumpet itu logam itu tetap nggak bisa, di sini pasti akan bunyi, nah, HP pas iya dimasukkan di dalam sini, Dumpet. ya, gitu ya, jadi nanti semua jadi setiap kali pemeriksaan ketemu dengan Pemeriksaan X-ray detektor ini semua barang harus masuk di sini. Di sini hanya orangnya saja. Gitu. Nah Kita, insya Allah nanti akan menaiki dari Jogja menuju Kuala Lumpur pakai Rasia. Dari Kuala Lumpur menuju ke Jeddah pakai Saudi Arabia. Begitu juga pulangnya. Pulangnya insya Allah kita akan ini. Nah, ini adalah kondisi interiornya di uh, Rasia. Jadi. Karena penerbangan domestik ya kecil, jadi uh, korsinya juga sedikit. Ada ya. kabin terus ini, jadi tas kabin, tas yang dimasukkan di dalam sini, <gif> jadi bisa dibawa ke sini. Tapi tas yang paspor uh, selalu di serangkak karena isinya tadi kan berharga semua ya, dompet dan pun segala macam ya. Takut di sini nanti ada apa-apa gitu ya. Nah ini bandara, salah satu sudut bandara Kuala Lumpur, sangat luas dan lengang. Jadi nanti kita turun di Kuala Lumpur, perjalanan dari Kuala Lumpur, dari turun terminal hingga nanti pemeriksaan imigrasi, itu sekitar kurang lebih 1 kilo. Kita diuji sebelum kita sa'i sama tawaf, kita diuji dulu di sini. Ya. 1 kilo tapi dalam kondisi adem, ini ya dingin, luas, terus di sebelah sini... Jadi di jalan sini, sebelah sini itu ada lift tapi lift datar gitu. Jadi kita cuman berapa langkah aja cuman, nah, ya eskalator datar gitu, lift eskalator datar, ya. Jadi ini udah jalan, jadi dibantu dengan itu. Iya. Nanti ada, cuman ini masuk ke sini sudah mulai. Nah di, di bandara itu, di imigrasi kita kan gak boleh bawa cairan. Jadi salah satu, di sana kita butuh sekali cairan, jadi minum itu sangat dibutuhkan karena kita akan mudah sekali haus. Di bandara, di dekat kamar kecil biasanya ada semacam ini. Ini adalah air yang siap diminum. Jadi nanti botolnya dituang. Kalau disita sama petugas, botolnya jangan dipuang. Tapi dituang aja airnya. Botolnya tetap masukkan dalam tas. Nanti jika masuk di sini, udah kita isi lagi, penuhi lagi. Gak apa-apa. Jadi setelah setelah imigrasi, ini pasti akan ada tempat-tempat seperti ini. Sebenarnya juga beli di sini juga banyak ini. Cuman... Kalau beli di bandara agak mahal itu, sekitar yang ukuran 600 itu ya sekitar 30 ribuan gitu. gitu, gitu. Yeah. Ini terus di sini juga dekat biasanya di dekat uh, tempat seperti ini ada musola, jadi kalau mau istirahat seadanya mau ada sholat, moga silakan. Nah ini interiornya Saudi Arabia Airlines, jadi lebih luas, lebih lebar, yeah. sangat nikmat sekali dan layanannya istimewa ya Pak Wajar ya, <tuh>. Pak Wajar kemarin sudah naik sini mimpi berapa episode <gir> jadi ini alhamdulillah ya, kita dapat pesawat Saudi. E, nanti perjalanan dari e, Kuala Lumpur menuju ke Jeddah itu sekitar ditempuh sekitar 9 jam. Kita akan dapat enggak langsung dari ya, Kuala Lumpur langsung ke Jeddah. Itu nanti sekitar e, 9 10 jam itu karena ada selisih perbedaan waktu juga ya. 4 jam selisihnya dan nanti di sana kita dari berangkat kita jam 5. Sore, mau menjelang maghrib, kita sampai ke jedahnya sekitar jam dua sekian gitu ya di Yang itu ada setengah sepuluh, malam waktu di sana. Tapi kan selisih waktu 4 jam gitu, ya. jadi cuma sebentar. Tapi kan tambahan 4 jam. Ya. Solatnya di dalam satu-satunya maskapai yang ada musholanya Saudi Arabia. Jadi Garuda pun tidak ada tempat solatnya nah kita dapat makan dua kali di Saudi makanannya seperti ini nanti bisa milih di sana menunya ya milih aja nanti ditanya ya ini aja menyampaikan aja pokoknya istimewa di dalam pesawat itu nah ini tempat sholatnya, jadi kalau seandainya mau nanti menunaikan pada sholat iya atau... yes, sekitar enam dua soft itu setanya Ya, yeah. ya, yeah. yeah. yeah. keinginan setiap jamaah selalu seperti itu. Kami pun pasti melakukan hal yang seperti itu. Tapi ternyata eh, Saudi itu punya prinsip sendiri itu. Jadi ada yang di, disetujui, bisa. Tapi ada juga yang terpisah gitu. Jadi setiap kami mengajukan waktu check-in waktu ini, bahkan apa namanya pesan tiket pun kan sudah saya urutkan dari makrom makromnya itu kan ya. Tapi tetap di kala check-in itu ada yang bisa apa, satu keluarga jajiran tapi ada juga yang terpisah jadi nanti salah satu ujian kesabarannya di situ sama sebentar Pak Joko, ya. mungkin e, ada beberapa pengalaman yang sering dulu kita alami di Saudian atau di Emirat biar masuk dulu nanti acak nggak apa-apa terus sudah tenang sudah masuk nanti bisa tukar itu bisa jadi masuk dulu lah pokoknya Iya sesuai dengan nomor tempat duduk seat dan nanti setelah tenang itu bisa digeser-geser. Jadi biar tenang dulu lah itu boleh sok. Iya ya, itu yang disampaikan Sutabungti. Jadi kita duduk dulu baru nanti kita tukeran gitu. Iya. Iya. Ya. Ya. Tapi tetap dalam pemesanan tetap kami urutkan sesuai makro masing-masing. Okay. nah ini kamar kecilnya ini mohon maaf tetap saya sampaikan karena seringkali jamaah Indonesia kalau dalam perjalanan sana itu kadang iya jadi tetap kita karena 10 jam lebih di dalam pesawat akan masuk ke e, kamar kecil ya kamar kecilnya sangat sempit sekali memang sangat kecil ya jadi hanya untuk bisa berdiri sama duduk ini terus langsung balik kanan gitu jadi gak bisa buat macam-macam dan ini airnya hanya lewat sini sini. Jadi mungkin nanti e, minta ini nasihat dari ustaz bagaimana cara bersucinya nanti kalau seadanya e, di kamar kecil seperti ini. Ya, tapi ada airnya. Jadi bisa diakali dengan kita bawa botol kecil itu atau nanti kan di di daerah di sawatan dibagi air juga ya. Nah, botolnya bisa dipakai untuk ke dalam sini gitu. Di sini juga diminta untuk kering, selalu kering. Jadi di sini biasanya tertempel mohon jaga-jaga supaya lantai Toilet selalu kering gitu biasanya ada tulisan tangan Pramugari atau siapa yang menempelkan dalam bahasa Indonesia. Ini tisunya banyak sekali ya. dan ini mang uh, modelnya seperti ini dan yang penting yang sering lupa adalah pintunya. Jadi kadang-kala lupa untuk menutup pintu karena ini sering sekali jadi jamaah Indonesia di dalam ada orang tapi gak dikunci dan dalam orang lain masuk langsung dorong Kayaknya terbuka ketahuan ya ada, ada lampu hijau sama merah nah ini, kalau ini ditarik ke sana di luar akan, merahnya akan muncul gitu, tapi kalau kelupaan, kelupaan kunci cekrek, kuncinya itu hanya menggeser aja tapi seringkali, terutama yang sepo-sepo itu kan gak gak itu ya, mungkin gak menggalbo gitu ya langsung, pokoknya sudah nutup rapat gitu, tau? atau nanti misalnya yang sepo-sepo misalnya butuh bantuan, kita juga selalu siap untuk mengantar ke kamar kecil misalnya masalah seperti ya. itu, mungkin kan eh? ya di pintu biar nanti ya. kita jaga atau gimana, ya. kan? kita kasih untuk e, bercebok e, boleh pakai tisu jadi apakah berak atau kencing e, minimal tiga bendel tisu, kan itu tisu banyak banget ya ambil bersiap, situ ada sudah ya, e, bersihkan pakai itu cukup itu sudah, tiga atau lima cukup atau kalau mau pakai air Pakai botol kecil gini atau kayak ini. Itu kan tinggal di ini kan nanti. Tapi kayaknya repot kalau pakai itu. Atau ada ininya kan. Oh itu gak ada ini. Ya berarti kalau itu pakai tisu atau pakai bagelas. Ya. Sebisa mungkin yang pedes-pedes dihindari karena ya, perjalanan jauh. Nanti kalau udah sampai hotel, terserah mau makan pedes, mau makan asin, terserah. Jadi pakai tisu nggak bapak? Ya. Sama dengan kalau pakai batu, boleh ya. untuk. Ya, ya. ya lanjutkan, terima kasih Pak. Kami e, lanjutkan ya rute perjalanan hari pertama berangkat dari Bandara Kuala Lumpur. Jadi tadi dari pagi kita berangkat dari Jogja sampai Kuala Lumpur jam sekitar jam setengah sebelas. Kita pindah terminal, ya, naik kereta nanti pindah terminal karena e, Air Asia di Kuala Lumpur itu ada dua terminal yang satu khusus R Asia, yang satu internasional. Jadi jalan menuju e, terminal 1 dengan yang lainnya itu harus pakai naik kereta. Keretanya cuma sebentar, paling 5 10 menit gitu. Ya. Pindah ke sini kita melakukan check-in dan check-out juga juga e, periksa, pemeriksaan di imigrasi juga ya. Tetap kita masuk jam 17.00 itu kita mulai terbang ya. Sampai ke Jeddah ini insya Allah jam 09.30 ya, setengah 10 ya, malam. Ya, kita juga akan setelah sampai di e, Bandara Rakyat Abdulaziz Jeddah turun kita tetap pemeriksaan imigrasi lagi, pemeriksaan bagasi baru itu keluar, baru kita nanti akan disambut sama e, Abu Zaidan sebagai mutawif penunjuk arah di sana nanti e, beliau sudah siap menjemput dengan bus akan membawa kita ke Madinah langsung gitu, ya. nah ini busnya ya yang kemarin sempat e, karena ini dikirimkan ke WA Kurang lebih seperti inilah, bis ZR ya, yang biasa kami pakai di sana. Nah, kita masuk ke Madinah, itu berarti malam hari. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah sekitar 5 jam. Ya, itu berarti kalau jam setengah 10, nanti proses bandara sekitar jam setengah 12. Lebih, ya? Ya, 2 jam kurang lebih. Ada yang cepat juga, bisa terjadi juga, kemarin saya juga cepat. Tapi ada pengalaman juga karena tas 2 ketelisut, yes, jadi agak lama jadi mudah-mudahan kita berdoa untuk uh, kelancaran semuanya, jadi kita biasanya kita sampai di Masjid Nabawi itu sebelum sholat subuh, jadi sholat subuh kita bisa tunaikan di Masjid Nabawi sekitar jam 3 atau jam 4 itu kita sampai di, di uh, jam 4 ya, sampai di hotel hotelnya di sini uh, lokasinya jadi ini kuburan baki ya, makam baki, ini ada hotel juga tapi baru dibangun ya. ini pas tempat kita, pojokan, jadi dari sini ada satu gang, karena di sini ada hotel sedang dibangun, sudah kita langsung makan pagi, di sini pintu pintu ininya, pintu ininya masjidnya, pintu halaman masjid, pintu 37 dari sini. Ini tempat imamnya, pengimaman masjid di sini, jadi kita sangat dekat, jadi kita akan selalu di soft soft terdepan untuk masuk ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita juga ada di makam Baki. Di sini juga ada nanti kita ajar. di sini ada eh, yang tadi sampaikan Ustaz apa namanya musim Alquran ya? Di sini, di sini ada eh, dua blok ini apa ya? Ini sholatnya menghadap ke bawah. Iya, menghadap ke bawah. Iya, menghadap ke hotel-hotelnya di belakang sini. Ya, dekat sekali ini dari sini lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa. Namanya Hotel Yanto Iba mungkin Pak Coba yang butuh diperhatikan nama hotelnya itu dihafal atau ini ada ya di iya biar nanti jangan lupa gitu kan kalau hilang juga bisa tinggal-tinggal di dalam eh, ID card tadi nanti Insyaallah kami cetak ya Nah ini hotelnya seperti ini kurang eh, di lopinya jadi di sini ada lobi yang kemarin kami beberapa kali waktu sama Ustaz Afandi itu e, mengadakan pertemuan di sini jamaah kita kumpulkan tapi ya ini buat rebutan sih, tapi kalau pas saat-saat tertentu kosong itu bisa kita manfaatkan terus ini kamarnya, jadi ada satu kamar berempat, ya. ini hotelnya di poleng pojok yang tadi saya Anda sampaikan ya. nah hari kedua, ya hari pertama dari perjalanan, hari kedua kita sudah sampai ke e, Madinah, hari kedua mulai kita e, pengenalan lingkungan, jadi setelah Sulat pada subuh kita kenalkan e, lingkungan Masjid Nabawi. Jadi nanti sama Abu Zaidan akan diantar. Mungkin nanti e, Pak Ustadz Abdul Budi yang menyampaikan fadilah-fadilah tempatnya di sana ya. Ini hari kedua pagi hari. Pengenalan Masjid Nabawi. Ya, ini di dalam Masjid Nabawi. Ini Rodok. Ya. Terus hari ketiga kita berkunjung ke Museum Al-Quran yang tadi Anda sebutkan di bawah tadi jadi di, masih di lingkaran Masjid Nabawi di depan e, imam itu ada sekarang ada Museum Al-Quran jadi Al-Quran zaman dulu hingga e, saat saat ini ada di sana Tersebelah sebelah kanan Masjid Nabawi itu juga ada Museum Asmaul Husna nanti kita seolah di hari ketiga kita akan e, ke sana, e, berkunjung ke sana hari ketiga Alhamdulillah kita di hari Jumat kita bisa sholat di Masjid Nabawi Ya hari ketiga. Ini sudah Ramadhan karena Ramadhannya insya Allah tanggal 25 Ya kalau sesuai dengan kalender yang sudah ini ya. Tapi kita menunggu keputusan karena tanggal 25 itu hari kedua. Jadi hari pertama eh, maaf hari pertama kita perjalanan, hari kedua kita di sana sehari itu belum puasa. Di hari keduanya di Madinah itu baru kita puasa. Jadi ada apa namanya ada waktu untuk apa istilahnya pemanasan adaptasi di sana satu hari tidak puasa <laughs> jadi adaptasi tidak puasa di hari pertama yang tadi hari kedua pengenalan tadi gitu. kalau ini sholat jumat ini sudah sudah puasa ramadan ini karena tadi hari rebu nah itu tadi sudah disampaikan dulu tiga bahwa kita di hari kelima di hari sabtu kita akan ziarah ke beberapa tempat salah satunya adalah masjid kuba ya. terus masjid ki platin masjid kandak terus juga jabal luhut kebun kurma, kita akan jarak sana, cuman kalau yang berhalangan atau yang pengen ditikap di masjid Nabawi, monggo, jadi ini dilakukan eh, jam 7 atau jam 8 maksimal paling telat pagi sampai sebelum duhur, jadi kita harus sepakat, sholat duhur harus di masjid Nabawi, jadi tidak boleh lama-lama, ini tempatnya deket-deket ya, asal kita berangkatnya tidak telat kita pulangin insyaallah aman karena udah ter, apa, jalannya tidak seperti di sini enggak pakai macet di sana. Jadi sebelum salat zuhur kita sudah sampai ke hotel lagi. Hari ke-6 dari awal tanggal 28 Mei kita mulai perjalanan ibadah umroh yang tadi dijelaskan sama Ustaz Abdul ya dari persiapannya hingga e, pelaksanaannya ya. Ini sudah disampaikan tadi ya. Nah, itu hari ke-7 sekarang hari ke-7 karena pas waktu perjalanan umroh itu kan hari ke-6 ba'da sholat duhur berangkat dari dari Madinah ambil mikot, terus sampai ke berangkat ke mana ke Mekkah ya kita check-in dulu di hotel baru kita melanjutkan proses umrohnya nggih ya. nah sampai malam hari biasanya sekitar jam 2 jam 1 itu selesai nah, jam 2 jam 1 Mungkin Insya Allah nanti e, salah satu agendanya mungkin e, sholat terawihnya kita setelah selesai sholat eh, setelah selesai e, umroh nanti jadi nanti sholat terawih di e, Masjidil Haramnya setelah itu selesai istirahat hari ketujuhnya ya kita baru pengenalan lingkungannya e, Masjidil Haram jadi di malam harinya kita sudah proses umroh besoknya kita pengenalan nah hotel kita di Masjidil Haram ini agak jauh ya dari yang biasa biasanya itu kami pakainya di sini di e, Al Jibar ya. beberapa ya, selama ini kami pakainya Al Jibar sini karena di sini pas waktu Ramadan itu sangat penuh ya semua di ini yang punya apartemen dari ini semua sendiri-sendiri ya. kita nanti sahlah akan di hotel Riyadh Al Jibar ya. ini di Bismalah ya di Jalan Buntung J ya. Jadi di jalan ini, ini nanti kalau pas Ramadan itu, ya pas waktu besok kita ini, ini kadang buat sholat sholat teraweh. Ya. Kalau kita telat masuknya ke Masjidil Haram, kita siap-siap sholatnya di jalan ini. Ya, ini sangat penuh sekali ya. Mudah-mudahan nanti uh, kita bisa selalu di, bisa masuk Masjidil Haram untuk sholat-sholat artunya ya. Nah kita juga akan di hari ke delapan itu kita akan ziarah tadi disampaikan sebagai bukti jadi gua hira itu di ujung di atas ini jadi enggak ya perlu waktu tenaga sama apa ini ya untuk masuk ke sini jadi kita hanya lewat di bawahnya di sini ada jalan kita tunjukkan bahwa gua hira ada di sebelah atas sana ngomongnya nah ini Jabal Rahmah ya Padang Arafah yang untuk e, ibadah haji ini terowongan Mina ini Masjid Udaibiyah dan hari kesembilan kita memperbanyak Ibadah di Masjid Al Haram ya. Itu hari kesembilanya. Hari ke 10 jadi sehari istirahat, sehari kita jaroh ya. Hari ke 10 kita ke Museum Haramain dan peternakan unta. Jadi di sana kalau enggak melihat unta, rasanya gimana gitu je. Ya. Jadi kita nanti Insya Allah akan ke peternakan unta. Wa ya. Taala susu unta itu sangat bagus sekali. Nanti silakan dicicipi di sana je. Ya. Dan hari ke 11 itu pas hari Jumat Jadi kita menunaikan sholat Jumat di Masjid Nabawi Dan insya Allah juga di Masjid Darum Alhamdulillah ini Ya, Setelah sholat Jumat ini perlu Kesabaran dan kekuatan fisik yang kuat Karena apa? Karena ini hari terakhir setelah sholat Jumat Kita juga harus tua pada Perpisahan, kita juga harus check out Kita menuju ke pulang, menuju ke jeda Di hari Jumat ini juga Sholat Jumat, tua pada Nanti kita kumpul di hotel lagi, ya. Nanti kita uh, usah waktu di sana kita koordinasi, jadi kita tentukan tempatnya di sini, di sini. Insya Allah nanti sudah hafal, baru kita ketemuan untuk apa bareng-bareng temu pada itu bisa nanti Insya Allah. Ya. Lainnya. Jadi ada tempat yang nanti, ya, nanti pas waktu di sana kita mulai apa dari pertama hari kedua itu kan besok mulai pengenalan tempat sama ini kan ada lingkungan. Jadi besok waktu tua wadad kumpul di sini, ada tempat yang enak untuk kita kumpul di sana. Nanti waktu tua wadad bareng bareng selasa, jumat kita kumpul di situ, baru kita tua wadad bareng, baru kita bareng bareng menuju hotel. Jadi tidak ada yang keterial, bareng bareng menuju hotel, kita check out, terus kita. Eh, menuju ke bandara tapi singgah dulu di masjid terapung lah itu yang disampaikan starter itu jadi ini kita singgah pas di sini kita insya Allah nanti sholat asar ya kita uh, sholat asar karena masjid ini dekat dengan bandara uh, jedah di bandara dekat jadi dari sini nanti kita terus langsung ke bandara di di bandara biasanya biasanya dari sini itu kita ke cornis ke jedah tempat pembelanjaan tempat belanja tapi insya Allah nanti rasanya gak perlu, ya karena kita mungkin belanjanya di Madinah maupun di Mekah sudah cukup nanti, apalagi di Mispalah itu, kanan kiri kita itu pasar gitu ya, nanti bisa beli apa aja dari sana ya jadi nanti kita tidak perlu ke Jedah tidak perlu ke mana namanya ke Kornes atau ke Balak untuk kita belanja lagi, karena di Bagasi kan sudah penuh, sudah kita tutup ya, jadi langsung aja dari sini kita menuju ke bandara tujuannya memang di bandara kita harus check out lebih awal, ya Karena e, di Jeddah itu hari ke-11 tadi hari Jumat Itu kita jam 23 lebih 10 itu kita terbang Sekitar jam 11 malam kita terbang dari e, bandara ini Ini bandaranya sangat padat Apalagi nanti musim Ramadan ya, Ini jamaah-jamaah umroh kan banyak yang datang dan pergi ya Jadi kita lebih baik datang lebih awal di Bandara, ya. Agar kita e, segala macamnya bisa e, diantisipasi. Kita sampai Kuala Lumpur, Insya Allah nanti hari Sabtunya, jadi beda hari, ya, lebih satu hari jam 13 siang, sekitar jam setengah dua, ya. setengah 2 masih siang, ya. Nah, untuk pulang ke Indonesia, terutama ke Jogja itu nggak bisa, karena pesawat yang dari Singap ke dari Kuala Lumpur ke Jogja itu paling Selat itu eh, paling sore itu jam 4 sore Kalau kita turun jam setengah 2 langsung jam 4 Terbang lagi itu gak mungkin Karena proses imigrasi itu paling gak 2 jam Jadi lebih baik kita Alhamdulillah kita manfaatkan waktu 1 hari Kita bermalam di Malaysia Ya Kita bermalam di Hotel Aston Nilai Negeri 9 Malaysia Insya Allah nanti saya eh, Koordinasi sama biasanya kita bisa Sholat terawih di salah satu masjid besarnya di sana gitu, ingin biar untuk pengalaman aja gitarnya. Jadi kita udah pernah sholat di sana kata dia. <guluh> ya, ya satu bawa bis nanti, bawa bis ke sana. Ya. kita e, di salah satu masjidnya di sana ada beberapa masjid besar di sana yang terdekat aja nanti. Jadi kita bermalam di sini dulu. ini nanti e, satu kamar berdua. Jadi bergembiralah bapak ibu yang membawa suami ini istri jadi yeah. <laughs> itu karena memang di, tidak boleh pakai serabet di Malaysia ini jadi satu kamar berdua beda dengan yang di Saudi tadi berempat paling enggak ya. nah kita eh, ada si, perlu sititur apa tidak nah nanti monggo enaknya bagaimana karena di, di di Malaysia nanti kita berangkatnya penerbangan sore eh jam 3 jam 3 sore maaf Jam 3 sore itu paling terakhir Ada yang jam pagi itu jam 6 Yang siangnya itu jam 1 siang Yang sorenya itu jam 3 sore Penerbangan dari Kuala Lumpur menuju ke Jogja nah, Kalau seandainya ini kami pilihkan jam 3 sore Tujuannya sampai ke Jogja itu pas Mahrib Jadi nanti jam sekitar jam 17 Itu mendarat di Jogja Keluar dari bandara Jogja sudah buka puasa. Gitu. Tapi kalau pengen lebih kasih sampai ke Jogja, ya monggo. Ini ada opsi, beberapa opsi kami tawarkan kepada jamaah atau mau ngikut dari Biro, itu kami usahakan nanti jam 3 sore agar kita bisa istirahat. Ya. Istirahat di sana, di Kuala Lumpur, dan nanti sampai di Indonesia-nya, sampai bertemu dengan keluarga dalam kondisi sudah segar. Karena nanti kita akan Ya capek lah ya perjalanan jauh Istirahat di sana Jadi se, semalam sehari istirahat di Kuala Lumpur Masih dari Biro, Masih dari Biro. Sampai di Jogja? Sampai di Jogja. Sampai di Jogja. Sampai Lumpur, sampai Masih? Seperti saya sampai di atas depan tadi Dari Jogja menuju Jogja Masih tanggungan kami beripun ini mau yang sore hari atau mungkin pengen cepat-cepat ketemu sama keluarga yang pagi hari aja <laughs> karena yang pagi hari itu jam 6 kalau jam 6 itu yang biasa kami lakukan itu adalah yang jam 6 jam 6 itu berarti jam 2 jam 3 itu harus sudah keluar cekot dari dari hotel ini terus menuju ke bandara jam 6 berangkat nanti sampai ke ke Jogja itu ya sekitar jam 8 an 29. kalau harinya di malasnya itu dikurangi tapi ditambahnya di Mekah gitu loh jadi bolanya hari satu mungkin gak? Nah, itu datang mas kapel ini apa mas Kape apa namanya? saudinya jadi saudinya memang biasanya saudi itu beli tiket itu harus berangkat dan pulang sudah ditentukan sama mas kapelnya nah itu salah saja pak ngomong silakan <laughs> <laughs> Semarang bisa Insyaallah kalau belum ini ya Semarang itu penerbangannya hanya sekali dari Kuala Lumpur ke Semarang itu ya jam enam itu bareng sama Jogja iya ada yang ke Jogja ada yang ke Semarang iya kemarin saya ngantar dari Talangan tuh jam enam biasa ya, seperti itu jadi sampai Jogja, sampai sampai mana Semarangnya sekitar jam setengah sembilan Oh, iya, nanti monggo. Bet. Lalu jam 6 pagi berarti terpisah nanti karena kalau yang yang lainnya berangkat sore hari. Iya. Benar? Pertengahan juga enggak apa-apa kan kalau pertengahan yang siang jam 1 artinya nanti city tour-nya gak ada. Enggak. Ya sebenarnya city tour itu hanya melewati yang lebih bagusan Indonesia daripada Malaysia. Siang juga enggak apa-apa. Ya. Itu nanti mungkin ya itu didiskusikan di, di disucikan di sini e, mau dijemput pakai sewa bis atau bagaimana? Kalau bis efisiensi itu di sana paling terlambat itu e, paling malam itu jam 8. Jadi setiap jam ada terakhir pemberangkatan ke Purwokerto jam 8 malam. Seandainya kalau terpaksa naik efisiensi tapi kalau mau barang-barang ini ya monggo. Nanti sampai sini kan sudah buka apa sahur lagi nanti. Sampai Fajr Mas sekitar jam 12-an sampai brebes pas sahur. Selu <guluh> Semarang berarti kalau pagi hari ya jam 2, jam 3 sudah harus keluar ya. Iya. Iya ya nanti aneh sekeusahakan insya Allah cuman nanti pas waktu ke bandara mungkin pakai mobil biasa jadi gak pakai bus gitu. biasa. karena bertiga ya, seringnya. itu saya lanjutkan dan terakhir kali kita insya Allah nanti akan e, mendarat di Jogja akad 4 Juni di pukul 17 petang kalau seandainya tadi yang dipilih yang sore hari tadi, ya. nah itu pembagian koper jam-jam, terus paspor kami kembalikan dan untuk buka puasa di sana nanti kami kembalikan, eh, kami bagikan nah, di Terminal B. Jadi kalau ada mau jemput jadi di Terminal B seperti tadi waktu berangkat juga di Terminal B, kita ketemu di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bila ada pertanyaan, monggo. Ternyata waktunya juga udah malam nggak terasa jam 5 lebih, allah, oh, saya kembalikan waktunya ke tetap mungkin ada tambahan lagi.